Kita bisa mulai Untuk programing. Pejamkan matamu Kepalkan kedua tanganmu Yang kecap Dan ikuti saya Dua kali dibacanya Amin Pertama, dibaca setelah saya, dan yang kedua kali kamu baca bersama saya. Pertama, kamu baca bersama saya. Yang kedua, kamu baca bersama saya. Paham nggak? Satri online bisa ya Siapa? Satri online bisa ikut. Oh bisa, boleh, boleh. Santri online juga bisa ikut. Silakan para pemirsa yang jarak jauh ya, mengikuti reprogramming ini. Yuk kita jemukan mata, kepalkan tangan, dan ikuti saya bersama-sama dua kali. Aku tampil gagah perkasa. Kapanpun dan, Kapanpun dan dimanapun. Aku tampil gagah perkasa. Aku tampil gagah. Kapanpun, dan Kapanpun dan dimanapun. Aku bangga dengan kondisiku sekarang. Aku bangga dengan kondisiku sekarang. Aku bangga dengan kondisiku sekarang. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Dalam menghadapi segala persoalan apapun. Dalam menghadapi segala persoalan apapun. Aku punya, Aku punya kelebihan yang luar biasa, yang luar biasa. Lahir, dan batin. lahir dan batin. Aku punya kelebihan, Aku punya kelebihan yang, luar biasa. yang luar biasa lahir, batin. lahir batin. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Aku Tanpa batas. Tanpa batas Aku percaya terhadap diriku sendiri, Aku terhadap diriku sendiri. Tanpa batas, Tanpa batas. Aku, perkasa. Aku perkasa Aku punya potensi yang luar biasa Aku punya potensi yang luar biasa Lahir dan, batin. lahir dan batin, aku perkasa, aku, perkasa. aku, punya, potensi. aku punya potensi yang luar biasa, yang luar biasa. Lahir, dan batin. lahir dan batin, aku mampu menghalau segala hal Aku mampu menghalau segala yang negatif, yang negatif Dari dalam diriku, dari dalam diriku. Aku, mampu Aku mampu menghalau Segala hal yang negatif, hal yang negatif Dari dalam diriku, dari dalam diriku. Aku, punya akal Aku punya akal cerdas Yang mampu selalu berpikir positif, yang mampu selalu berpikir positif. Aku punya akal cerdas. Aku punya akal cerdas yang mampu selalu berpikir positif. Yang mampu selalu berpikir positif. Sekarang aku sedang berada, sekarang aku sedang berada di puncak kebahagiaan. Di puncak kebahagiaan. Aku sekarang sedang berada, aku sedang, sedang berada di puncak kebahagiaan. Di puncak kebahagiaan. Aku mampu, Aku mampu menggapai apapun, menggapai apapun yang indah, yang indah ke, dalam ke dalam diriku. Aku mampu menggapai, Aku mampu menggapai apapun, apapun, apapun yang, indah yang indah ke dalam diriku. Ke dalam diriku. Aku sekarang, Aku sekarang bahagia, bahagia dalam kesehatan yang sempurna. Aku sekarang, aku sekarang bahagia, bahagia, dan, bahagia. Dan, dalam dan dalam kesehatan yang sempurna aku mencintai, aku mencintai diriku, diriku. Apa, adanya. apa adanya aku mencintai diriku, aku mencintai diriku. apa adanya, apa adanya. Aku bebas dan merdeka. Aku bebas dan merdeka. Memiliki diriku sendiri. Memiliki diriku sendiri. Aku bahagia. Aku bahagia. Apa yang telah kucapai. Apa pun yang telah kucapai. Aku bahagia. Aku bahagia. Apa yang telah kucapai. Apa pun yang telah kucapai. Aku mencintai. Aku mencintai. Aku mencintai. Aku mencintai. Tubuhku dan fikiranku apa adanya. Aku mencintai. Aku mencintai. Tubuhku dan fikiranku apa adanya. Aku dapat merasakan. Merasakan keindahan Yang sesungguhnya Dalam diriku sendiri Aku dapat merasakan Keindahan yang sesungguhnya Dalam diriku sendiri Aku memiliki, Aku memiliki Bentuk fisik yang indah Otak yang cerdas dan semangat, dan semangat yang membara Aku memiliki, aku memiliki bentuk, fisik yang indah. bentuk fisik yang indah Otak yang cerdas, Otak yang cerdas. Dan, semangat yang dan semangat yang membara Aku mencintai, aku mencintai. Sosok, yang ada sosok yang ada Di dalam cerminku, di dalam cerminku. Ternyata aku, Ternyata aku lebih hebat, lebih hebat dari, apa yang dari apa yang kuduga ternyata aku lebih hebat, aku lebih hebat dari, apa dari apa yang kuduga aku semakin, aku semakin potensi, potensi aku yakini, aku yakini potensi, potensi yang ada di dalam diriku di dalam 100% aku yakini potensi yang ada di dalam diriku di dalam 100% aku mampu memikul segala beban hidupku sendiri aku mampu memikul segala memikul segala beban hidupku sendiri Aku sendiri, aku sendiri yang, memutuskan yang memutuskan untuk diriku sendiri. Untuk diriku sendiri, aku, sendiri aku sendiri yang memutuskan aku untuk diriku sendiri. Untuk diriku sendiri. Hatiku dan pikiranku dipenuhi cinta dan kasih sayang. Hatiku dan pikiranku dipenuhi cinta dan cinta kasih sayang. Aku mampu mengkonsentrasikan pikiranku menuju cita-cita. Yang luhur. yang luhur aku mampu mengkonsentrasi, mengkonsentrasikan pikiranku menuju cita-cita yang luhur aku mencintai, aku mencintai segala kebaikan, segala kebaikan. Dan, kebajikan. dan kebajikan aku mampu, aku mampu. mengekspresikan Menkirkan. segala pikiranku Aku mampu, Aku mampu menguasai, menguasai diriku, sendiri. diriku sendiri Aku mampu, Aku mampu menguasai diriku sendiri. diriku sendiri Aku adalah, Aku adalah ciptaan Tuhan yang paling, yang paling indah Aku adalah, Aku adalah ciptaan Tuhan yang paling indah, Aku, indah. Aku sempurna, Aku sempurna. Tidak kurang sedikit pun. Aku sempurna. Tidak kurang sedikit pun. Apa yang kuinginkan, Apa yang kuinginkan ada, dalam ada dalam genggamanku. Aku baik hati. Aku baik hati. Aku, baik hati. aku, bangga. aku bangga dengan apapun yang aku miliki. Tidak. Bangga Dengan apapun Yang aku miliki Aku punya kepribadian Yang disukai Oleh siapapun Aku punya kepribadian Yang disukai Oleh siapapun Aku, oleh siapapun. aku tampil gagah perkasa Kapanpun Dan dimanapun Aku bangga dengan kondisiku sekarang. Aku percaya terhadap diriku sendiri dalam menghadapi segala persoalan apapun. Persoalan apapun, aku punya kelebihan. Aku punya kelebihan yang luar biasa. Lahir batin. Aku percaya terhadap diriku sendiri tanpa batas aku percaya aku punya potensi yang yang luar biasa, lahir dan batin. Aku mampu, Aku mampu menghalau segala hal sekarang. yang negatif, negatif dari dalam diriku. Aku punya, Aku punya akal cerdas yang mampu, yang mampu. selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif, positif. Aku sekarang sedang berada di puncak kebahagiaan. Sekarang. Aku mampu menggapai apapun yang indah ke dalam diriku. Terima kasih. Buka masa lagi. Udah yakin? yakin. Ini lagi dibeli ya. Nanti ini semua ini tentu kamu menghadapi persoalan yang berbeda-beda. Ya dulu mungkin kamu punya persoalan pernah ditolak cintanya dikatakan kamu tidak level ya dan sampai kamu dilemparkan keluar rumah jangan kecelatih bangkit lagi oke ini mungkin ada kekurangan pada diriku katakan kepada calon mertuamu kapan-kapan aku datang lagi dengan pakai rompi, pakai dasi, pakai jas, bawa S600 dan aku akan datang lagi. Ya dong jangan pernah katakan di sini ada kalimatnya yang cocok untuk kita. Kalau kamu melamar Testing CPNS Lalu kamu gagal Hatimu Mengkeriput Di sini ada statement yang kamu baca berulang-ulang Baca ini semuanya Kalau kamu sedang sakit Kalau kamu merasa ada cacat di wicikmu yang mungkin orang tidak suka katakan kalimatnya aku sempurna paham? Ah. katakan ini sugesi diri sendiri setiap hari sambil sikat gigi sambil nyukur jenggot bangun tidur akan tidur sambil makan selama 21 hari setelah itu laporan kepada saya makasih. <laughs> Ini, kalian ini perlu ditolong sesungguhnya. Ini minter warna komplek, ini kecil hati, kecil hati, ngapain. Ini gini, kalau kamu ngelamar ditolak, gak ada persoalan. Masya kewong belian keterga. Masih banyak orang melahirkan, gitu dong. Di dunia tidak kamu sendiri. Iya katakan aku gagah perkasaulit itu. lalu siapa yang menolong dirimu kalau bukan dirimu sendiri? Allah mengatakan wa ma allahu bizalami lil'abid walakin anfusa hum yadhlimun. Allah tidak membuat kamu kecil kok, kamu sendiri yang merasa kecil. Dan semuanya ini adalah Terinspirasi dari firman-firman Tuhan, dari sabda-sabda rasulnya yang sesungguhnya banyak dibaca oleh orang. Tapi tidak pernah digali semuanya. Sekarang yang digali hanya dua perkara, yaitu. <tuk> <tuk> Dan di pengujungnya karena dua hal itulah kita saling bertengkar satu dengan yang lain ini juga saya kecewa bukan main kenapa sih ada yang bertanya bagaimana oh yang enggak dong gimana lagi Anda punya punya pengaruh enggak orang yang lalu yang, yang mampu memberikan sugesti gimana lagi sekalipun Bapak belum tentu dia bisa mensugesti anaknya kerana banyak orang tua yang tidak dihormati oleh anaknya betul enggak? malah banyak anak-anak yang benci sama bapaknya ya. hmm? oh petir jangan takut sama petir tidak akan dapat menyambarmu kecuali seizin Allah <tik> Baru ngomong Ya iya Jadi nanti di penghujungnya mah Bahwa kamu boleh baca banyak buku Boleh baca buku sebanyak-banyaknya Tapi apakah itu semuanya Kamu mengerti? Apakah kamu sadari? Apakah kamu yakini? Apakah kamu implementasikan dalam kehidupanmu? Berbeda-beda Ada yang sekadar ingin tahu, ada Ada yang jajal-jajal, ada Ada yang memata-matai ada yang sok pengin tahu ada? Ada. yang mengorek-ngorek kesalahannya? Iya. Itu. Jadi ya artinya bahwa kita harus bisa begini lah sekali lagi. Jangan berharap kamu dapat bisa menyenangkan semua orang. Karena itu tidak alami yang ali yang alam itu dalam hidup selalu ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang bantu, ada yang nipu. Ada yang mengangkat, ada yang menjebloskan. Ya, ya. semua yang terjadi itu harus kamu kemas dengan baik, jangan asal simpan-simpan-simpan-simpan saja yang kira-kira bermanfaat silakan disimpan yang kira-kira tidak bermanfaat ya jangan di kertas yang berserakan itu kamu kok seleksi oh ini masih ada manfaatnya disimpan yang manfaatnya lepaskan semua dibakar aja di luar ngapain ya kan gitu nah yang bermanfaat pun nanti ada yang keadaan luar sak yang sudah lewat gitu Artinya kamu punya uh, surat kwetansi piutang Orangnya sudah bayar Ngapain disimpan? Udah buang nah, Semakin banyak engkau menyimpan kenangan itu Akan menjadi beban psikologis Dan itu akan semakin membengkak emosimu itu Dan akhirnya kalau emosinya membengkak, maka akalmu akan menjadi kerjil atau menjadi off, kelengar. Akhirnya emosi meledak-ledak hanya sedikit kesenggol saja bisa menimbulkan perkelahian bahkan sampai pembunuhan, kan gila. Hanya karena anak mau memecahkan piring saja kok dipukuli sampai bonyok segimana gitu. Dan saya melihat sendiri seperti ini orang temperamen seperti itu. Nanti kalau sudah begitu kan sudah penyakit namanya. Tetapi yang bersangkutan tidak merasa sakit kok. Jika saya tahu marah, diberanya jangan menggurui saya. Ya sudah. Ya, saya mengalami pahit getir membimbing orang itu. Boro-boro berterima kasih, malah saya dicaci maki terus-terusan. Saya kapok enggak? Enggak. <t By the way> Kenapa tidak kapok? Ya karena aku ini sedang bekerja untuk majikanku. Ya urusannya yang menilai majikanku. Kamu mau marah-marah lah, mau memuja-muja lah enggak ada urusanku dan kalaupun kau berterima kasih kepadaku Tolong, itu salah alamat Jangan berterima kasih kepadaku Berterima kasihlah kepada majikanku Karena aku disuruh oleh majikanku Selesai Paham? Oh nah, iya, iya, itu lemakannya Ini satu kiat Kiat yang kedua Ketiga, kamu jangan goncang Dikacimakai orang orang. Begini aja. Kamu ini bikinannya siapa? Oh, Jadi kalau orang mencaci maki kamu, mencaci maki siapa? Oh, kalau orang menyanjung kamu, menyanjung siapa? Terus, yeah, uh, uh. terus, kenapa harus marah? Iya, goblok. Iya, goblok. Tapi kalau saya mengajarkan goblok, ini guion. Saya yakin nggak bakal masuk dalam otakmu. <laughs> Kalau goblog dia saya kan ngomongnya juga sambil pelan-pelan dia -pelan, ketawa <tuh> Tapi kalau ibumu kan gobloknya teman-teman leburan sebucok goblok <tuh> Beda. Kalau <tuh> tidak sergoblog lu kalau Yunan. Dan itu. Dan tidak bisa dihindari orang yang punya cacat fisik selalu ada rasa minder, kecil hati, beliwani, ya kan? itu kita perangin dengan self suggestion ini. Ya, sugesti yang negatif yang positif seperti ini diulang-ulang. Lihat kaca. Ya. Lihat wajahmu. Ya. Aku wahai makhluk yang ada di dalam cer cerminku. Ya, dong. Begitu. Ya. Ya, sebab bagaimanapun juga begitu pula sebaliknya. Apa yang kamu katakan Kepada orang lain Itu tidak seluruhnya Masuk orang lain Akan membalik sebagian besar Kepada dirimu sendiri Ya Persangka burukmu Kecurigaanmu Kecemburuanmu Kemarahanmu Itu memukul dirimu sendiri Ya Ketika kamu mencurigai seseorang Membenci seseorang Sesungguhnya Kebencian itu kamu yang menanggungnya. Orang yang kau benci dia nggak tahu kok dia cuek aja. Kamunya yang menderita mengikul beban kebencian itu. Apakah kebencian tidak lebih banyak? Lebih dari dua kintal beratnya. Coba ditimbang kau percaya. <h> iya. <-hih> <h -hih> <h -hih> yeah. Sehingga kamu ketika berjalan merasa tertitah-titah. Betul enggak? Napasmu terenggap-enggap. Jantungmu berdebar-debar. Kenapa kau siksa dirimu sendiri dengan kebencian itu? Ya. Ini mesti kita sadari. Ya. Ketika kamu sudah mulai ada kegemaran Bercerita tentang kekurangan-kekurangan orang lain Ketika engkau mulai gemar mengintai keburukan-keburukan orang lain Dan ketika engkau terlibat untuk menyebarkan hope-hope yang negatif itu Ketahuilah bahawa engkau sudah ada dalam wilayah yang berbahaya. Ya, ya, kamu sudah dalam keadaan rapuh yang menyebabkan kamu sudah tidak lagi punya sensitivitas untuk memahami kekuranganmu sendiri dan sejak itu kamu merasa kamulah orang yang paling ganteng sendiri. Orang yang paling benar sendiri. ketika kamu selalu membicarakan kebohongan orang lain, sejak itu kamu meyakini kamu menjadi orang yang paling jujur sendiri. Ya. Percaya. Begitu. Oleh karena itu ya, saya mah mengajurkan sebaiknya daripada kamu itu metani kutu orang lain apa metani angkatan bahasa Indonesia metanya nggak ada ya mencari kutu tuh metani eh, daripada kamu mencari-cari aib orang lain ya sebaiknya kamu mencari aibmu sendiri karena di balik kamu Mencari kekurangan-kekuranganmu Disitulah potensimu Untuk meningkatkan kualitas hidupmu di, akannya, di masa yang akan datang Karena peningkatan kualitasmu adalah Jalan yang satu Memperbaiki kesalahan-kesalahanmu Kalau ya kamu korek-korek kesalahan orang lain Kamu lupa dengan kesalahanmu itu sendiri jadi kalau sudah begitu, waspadalah kamu sudah berada dalam zona <laughs> yang sangat berbahaya. Ya, dalam area-area, dangerous area. Nah, area yang sangat berbahaya sekali. Dan itu akan menghancurkan kepribadianmu sendiri. Begitu kamu yang tadinya baik-baik saja keburukanmu, kesalahanmu, dosamu masih tertutup rapi. Siapa yang membongkar kejahatanmu? Kamu sendiri ketika kamu membongkar kejahatan orang lain. Dan nanti orang lainnya kau bongkar kejahatannya kejahatanmu akan dibongkar lagi. Dan sekarang detik ini, minggu-minggu ini di negeri kita ini saling bongkar-bongkaran kejahatan. Paham? Itulah makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satar Allah yaumil qiyamah." Barangsiapa yang menutupi kejelekan orang lain nanti di akhir akhirat kejelekanmu akan ditutupi oleh Allah. Ya. Dan bimbingan dari langit berulang-ulang wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da. Ai yuhibbu ayakula lahma akhihi maida. Jangan suka Selidik-meselidiki Jangan suka mengorek-ngorek kecanda orang Jangan memperguncingkan temanmu Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri Masih kurang yakin juga Sebetulnya banyak Kajian-kajian psikologis Agama yang ditawarkan kepada kita Lagi-lagi tidak pernah tersentuh Karena yang dikorek-korek hanya dua perkara, yaitu, <gulakan> padahal Allah sudah memperingatkan dua perkara itu nggak usah dicari-cari, nggak usah dikorek-korek, karena haram jelas, haram jelas, al-halalu bayinun, wal-haramu bayinun, yang sudah jelas yang dicari-cari, ngapain? Berarti kamu kurang kerjaan. Yang sudah jelas dicari-cari, yang tidak jelas tidak dicari. Jadi memang kamu tidak punya niatan untuk Ujang, gitu, okay. <hita> <tuk <menilis> <tuk mencari kan begitu aja. Ujanta. Drung jam 1 gitu kayak. Iya. Begini Yang bisa mengukur Begini Kenapa Mencari Kesalahan pribadi itu Menjadi sulit Apakah Orang itu enggan Mengoreksi dirinya sendiri Self correction Atau introspeksi Itu selalu Mengalami banyak Kegagalan karena ad, sulit sekali introspeksi itu ada berbagai hambatan hambatan yang paling sulit adalah ketidakjujuranmu sendiri untuk mengakui kesalahanmu itulah makanya jadi ternyata bertobat itu bukan masalah kecil karena bertobat kuncinya adalah engkau mengaku bersalah Ya, sekalipun kamu mengatakan Astagfirullahaladzim Seribu kali Nol gede Kalau kamu tidak mengakui kesalahan Dan untuk mengaku salah sulit Karena kita itu Tidak bisa jujur terhadap diri sendiri Pertama Kesalahan prosedur Ketika kamu meminjek kesalahan pertama kali kamu konsultasikan kesalahanmu itu dengan akalmu ternyata akalmu hanya memberikan advokasi untuk membenarkan dirimu sendiri. Jadi kepada siapa Pertanyaannya kepada hatimu maka label fuadumaroa hatimu tidak akan berbohong otakmu berbohong. Dan otakmu itu by order. <tosan> Terserah ordernya. Otak Otakmu disuruh jahat. Mau disuruh baik? Mau. Betul nggak? Kalau hatimu menyuruh. Wahai otakku. Coba diproses. Bagaimana caranya saya mau mencuri motor. Yang ada di parkir di depan mall itu. Otakmu kenur. Memproses. Dia mau by order. Kata otaknya jangan sekarang, Bong. Ini sekarang udah jam 11. Sebentar lagi yang punya motor keluar. Jadi besok saja. Nah, iya. Motor apa yang bagus namanya tuh? Handmax. Bukan itu, bukan orang Ninja. Bukan. Ya, besok aja. Iya besok bawa motor dua teman dua ya. yang satu bawa handphone mengawasi yang punya motor gerak keringnya yang satu tunggu di jalan dalam keadaan motornya off barangkali orang menjerit kamu bisa lari dan bikin konci teknya pakai bekel yang ukuran 18 cm meter teh kira kira sekali patah yang dua kali kata ah, langsung ya. akalmu cerdas memberikan alfis saran yang jitu ya kan tapi kalau keputusan hatimu jangan mencuri sebaiknya beli saja iya kalau sudah beli, akalmu akan memberikan berapa questionnaire. Motor yang kau beli, apakah baru, apakah second hand? <gitu> Harganya kira-kira berapa? 15 juta, 25 juta, 30 juta. Cash atau kredit? Banyak menu western itu yang ditawarkan oleh akalmu di situ nggak akan memilih betul nggak ini proses dialog antara hati dan akal itu empat jalur ada jalur namanya gelombang tekan ya ya ada gelombang biologi ada gelombang, gelombang elektromagnetik dan sebagainya empat jalur begitu sibuknya berkomunikasi dan kamu tidak sadar itu semuanya ya gelombang tegak, gelombang biomekanik gelombang elektromagnetik itu semuanya saling kalau kita Jakarta hanya satu jalur, dua kita jalan tol sama lepas, tapi antara otak dan hatimu ada empat jalan tol iya, itu menikah sih, sadar gak? itulah kira-kira jadi bagaimana kamu bisa paham jadi ujungnya mah semua orang ingin bahagia tapi tidak tahu bagaimana caranya jalan menuju kebahagiaan itu Iya, Terlalu banyak orang yang salah jalan Salah pilih Atau tersesat Bilangnya benar Bidang perjalanan dirampok oleh setan iya. Awalnya titik tolaknya benar Niatnya benar Jalannya benar Lengah sebentar dirampok oleh setan Diputerkan akhirnya Dikiranya sudah sampai Ternyata begitu Menoleh ke belakang Pohon asemnya masih di belakang, artinya berjalan di. Uh, gue kira udah nyampe. Tanya masih di tempat? Tanya. Iya, yeah. digeser ke tempat yang lain. Awalnya ikhlas, jujur, bener, terus. Tapi karena dialog ini akan take for granted, makanya jangan take for granted. Niatmu yang ikhlas itu dikawal. Dari langkah awal sampai engkau mencapai tujuan dikawal semua Saya sering bercerita Malam ini ingin saya ceritakan lagi Betapa niat orang dirampok di tengah jalan tanpa sadar Santri saya suruh beli kacang di barang Karena besok Lebaran mau goreng kacang yang dikupas kulitnya apa namanya tuh kacang gawil. Nah nih beli kacang jadi barang. Nih duitnya 5 kilo. Nih buat mobil naik koperayunya. Ini buat buat takjilan kamunya. Berangkat beli takjilan. Enggak usah pak kiai. Nih motornya enggak usah. Dia berangkat sendiri. Biaya sendiri. Susuknya utuh. Hebat nggak? Sudah. Kan hebat. Dia takdim sama kaya-nya Di kesempatan lain dia nanya pakai mau beli kacang lagi enggak Saya kan aneh Ada nak santri metanis beli kacang tuh Akhirnya berangkat sendiri Ternyata yang dagang cantik julita <SILENCIO> Dianya sendiri Masih mengira Dia dalam keikhlasannya Padahal dia sudah mengeksploitir kiainya, dijual namanya, biar bisa ngobrol dengan perempuan cantik <tuh> <tuh> Terus, iya enggak, kamu juga sering melakukan hal itu Ini contoh sederhana, contoh yang kebesarnya adalah orang kiai pengen bikin pesantren Tanahnya sendiri diwakafkan Gelang istrinya dijual Bikin pondok Setelah uang banyak nyari duit kok Sudah paham? Ada enggak? Ya, banyak ada Saya nanya ada enggak banyak? Ada enggak? Nah gitu Banyak kok sedikit? Nah gitu ini terkendas seru <laughs> itu kita sehari-hari pasti sehari sehari sehari sehari -seh. jangan dikira kita bergeser tanpa kita sadari makanya setan sendiri mengatakannya itu ada la asud dan nahum sududa artinya aku bendung ya la aku dan nahum siratokalmus taqim akan kuhambat ada. La'aqudanna dihambat, dilumpuhkan oleh setan. Itu satu metode setan mengoda. Ada lagi diselewengkan yaitu qala fa la ugwiyan nahum. Al-ghawayah bukan dengan al-qudbah. diselewengkan. Lah itu makai setan menggunakan berbagai macam metode Kamunya tidak pernah belajar metoda-metoda yang dipakai oleh setan <tuk> Ya karena kamunya menganggap remeh dikira-kira setan itu Perasaannya buat caceng mendasek orang nikah orang <tuk> sana Dikiranya anak kecil yang kepalanya korengan tuh dikiranya Eh julik setan tuh <tuk> Iya kataan ya. Kalau pertanyaan ya. Nggih, mangga. Kami goyang selalu menanyakan bahwa konsep daripada aku. Konsep daripada aku. Aku, iya. Dulu saya mengatakan bahwa aku adalah aku. Aku adalah ini sendiri. Aku adalah center, aku adalah aku, aku, aku, aku dan semuanya aku. Iya, iya. Setelah malam ini kita akan menerima bagi ini. Ternyata sudah Hmm. artinya aku, ya. aku yang sebenarnya tapi ketika saya merenungkan dalam kebisa sendiri tidak muncul suatu aku, aku ya. adalah aku apakah memang begitu ya aku adalah tuhan, tuhan yang, yang munculnya itu aku bukanlah Anda aku. aku ini yang sebenarnya ya persokungan masyarakat <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> itu itu adalah Terjadi ketika Ada proses Interview Antara Nabi Musa Dengan Tuhan Yang berlokasi Di gunung Tursinah Allah mengatakan Innani Anallah Kenapa Allah tidak mengatakan Innani Allah Kan cukup atau ini Allah atau ina Allah atau anak Allah kok ina ni kok anak lagi. Nah artinya bahwa anak itu domi paham tak? La ilaha ilah hua hua adalah domi La ilaha ilah anta anta adalah Amin. la ilaha illallah ana huwa anta allah dipakai semuanya itu artinya apapun yang kau katakan ketika kamu bilang aku tetap allah bilang ketika kamu ya tetap allah kamu bilang dia tetap Allah juga dan kamu bilang Allah Allah juga di mana keberadaanmu sebetulnya sudah paham <laughs> iya abdomir bahasa arab ya adomir ya domir marfu domir mansub ya kan Nah yang ada di dada ini juga namanya domir Cita rasa hati nurani itu bahasa alamnya domir Bahasa alam tidak jauh ah, Bahasa ini dalam terminologi Arab Semua terma apapun itu ada reasoning Linguistic reasoning Alasan linguistiknya ada Kenapa ini dibilang roksun, li'annahu ya ra'asu, kerana dia memimpin. Kenapa ini namanya rijlun, li'annahu ya ta'rajalu, kerana dia berjalan. Kenapa ini yadun, li'annahu min ayadihi, kerana ini adalah anugerahnya, apapun kita ambil pakai tangan. Kenapa ini namanya aynun, mata, kenapa jadi aynun itu mata? Ainun kan Uyun kan sumber, ya memang sembuh sumber fitnah dari sini juga datang. Itu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab enggak ada. Kenapa disebut baitun rumah itu di anak kata bitu fihi, karena kamu tidur di situ. Kenapa juga disebut darun rumah itu di anak kata duru fihi, karena muter-muter di situ. Terumah juga di sebut masyarakat, karena kamu ya mampir situ juga. Kenapa di sebut sama? Di sumu karena di atas. sih. Kenapa disebut alam dunia? Di dunia wisi, karena alam yang dekat ini. Semuanya berlogika dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Indonesia, kenapa ini gelas? Ya gelas. Karena pada temboknya tembok, itu kira-kira seperti itu. Makanya jadi kita mesti mewaspadai. Kenapa disebut domir? Karena itu itu adalah merupakan satu cita rasa huwa, ana, anta dan sebagainya itu adalah domir. Ya, pihak pertama, kedua dan ketiga, ana, anta, Hua Oke. Okay? <laughs> Lain-lain, mana lain lagi nyangkal lagi pedang kelak boleh. Saya mak kia yang boleh disangkal ni. <tuk> ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Paku Seni Jakarta. Kita belajar Islam. Kayaknya kurang lepak, kurang sempurna kalau tidak dibanding dengan sejarah budaya Islam. Tetapi kita jujur saja dengan segera terbatasan mungkin di buku yang kita baca atau waktu untuk mendengar sangat sedikit sekali, paling murid yakin. Ini kita digambarkan waktu perang terjadi perpecahan antara pihak Muawiyah dan Syi'ina Ali sampai Al-Quran ditaruh di ujung tombak Itu saja. Dan ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, tolong ad, difokuskan pertanyaannya. Minta perluasan sejarah ke depan atau ke belakangnya, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Karena Islam itu kayaknya belum sempurna kalau tidak dibarengi dengan sejarah. Karena bisa jadi kebetulan itu sejarah tentang terjadi perpecahan di alam um, masalah sampai aturan um, ditaruh di dinding dan seterusnya. Oke, oke, bang. Jadi ini bukan Islam tidak sempurna jadi pemahaman kita tidak bisa lengkap maksudnya mah bukan Islam tidak sempurna gitu ya <ination> <voltar itu goodbye> kalau tidak ya dong yang ngomong itu ngomong beli gampang nah ngomong <small thatLO pued> <inaudible> <laughs> ya saya kira <inaudible> yang jadi persalahan gini. Sejarah Kebudayaan Islam sendiri yang Kamu baca Itu banyak versi Tentu akan Memberikan persepsi yang berbeda Ya Sampai Muncul hadis-hadis Yang mengunggulkan Muawiyah Daripada Sedina Ali Ada hadisnya di kitab-kitab punnya -kitab ada tuh. Iya. Yaitu Nafs Ali lebih saleh, walakin Muawiyah ta'lamu min Ali. Ada. Muawiyah lebih pintar dari Ali, ya. Jadi yang dibaca versi mana? Sebab masing-masing sekte itu juga membuat uh, sejarah sendiri-sendiri. Tetapi pada umumnya bahwa sejarah itu yang membuat adalah selalu yang menang Dan yang kalah selalu disalahkan Betul? Oleh karena itu kalau Anda ingin belajar tentang apa, sejarah Islam yang sesungguhnya Pengen betul-betul persis gitu Ya tolong dibaca sumber-sumber dari si'ah Sumber dari Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, terus juga kelompok-kelompok yang lainnya. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa ternyata dalam pemikiran Islam ini banyak didominasi oleh pemikiran-pemikiran fuqaha sehingga konsep Islam yang menunjuk adalah konsep yang, di, yang digoreng kapan digoreng pak yang diram digoreng, oleh para fukah karena fukah ini lebih dekat pada penguasa sampai sekarang fukah itu menjadi alat kekuasaan para penguasa Ya, saya katakan bahwa dalam tulisan sejarah manapun Selalu ada ketidakjujuran Dan selalu banyak yang ditutup tutupi Di negerimu sendiri itu terlalu banyak sejarah yang ditutup Apakah itu kepentingan politik Tapi yang aneh biasanya sejarah itu kalau sudah berjalan lama sekian ratusan sudah tidak ada sangkut paut kepentingan dengan orang-orang yang sudah meninggal semua biasanya yang asli muncul kaeda itu dipakai oleh CIA bahwa semua hal-hal yang rahasia kalau sudah 50 tahun itu menjadi hak publik public information mesti dibuka dan tentang G30 SPKI juga sekarang dibuka oleh CIA, sekitar 30 ribu halaman, itu hak publik dibuka ya di mereka. Tapi sejarah Islam sampai sekarang belum pernah ada yang membuka, malah-malah ditutup dengan kaidah kaidah stop, jangan berbicara tentang sahabat, betul enggak? makanya saya kan ada keberanian dan saya juga mungkin siap dicaci maki orang tapi saya tidak punya maksud jahat saya tidak ingin menyalahkan Muawiyah tidak menyalahkan Ali tapi saya lagi menelusuri peristiwa yang sesungguhnya terjadi seperti apa paham nggak ini gawat permasalahannya ya Nanti sebentar dulu, terusin dulu Dan kenapa Al-Quran Ditaruh dan tumbak Sampai sekarang isu agama Itu paling nyaman digunakan Untuk membangun, untuk Memanage konflik Kenapa? Karena emosi kita Sangat responsif Kalau isunya agama Sebetulnya Tidak ada hubungannya dengan agama Kita mengatakan Berhati-hati agama jangan dimasuki politik. Sebaliknya politik eh agama jangan dibawa-bawa ke politik. Ini politik dan agama, ini kayak istri modal istri tua ini. <Susur> <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Begini bu ya yang saya tanyakan Oh itu kan menciptakan lagi berserta isinya hmm. Ini juga berserta isinya termasuk saya Sekarang hmm. ya, keberadaan saya di mana? Di sini Dan tulangnya ke mana? Keberadaanmu is nothing Engkau ini tidak lebih Seperti sebutir debu kosmis Yang tidak terlihat Sama sekali Kamu ada di Cadang Pinggan Cadang Pinggan ada di Indramayu Indramayu ada di Jawa Barat Jawa Barat ada di Pulau Jawa Pulau Jawa ada di Indonesia ada di Asia Asia ada di dunia Bumi Bumi kita ini ada dalam tata surya Dan bumi ini posisinya berada di planet yang ketiga Setelah Merkurius, Venus, dan bumi Setelah bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Ya. Semuanya mengelilingi matahari sebagai bintang Matahari ini ya kan besar Paham gak? Besarnya berpuluh-puluh kali lipat bumi Beratus ke bumi Ketika kita menjauh dari tata surya bintang kita ini matahari ini hanya sekelip bintang dan bumi ini bintang yang sedang terlalu besar juga tidak terlalu kecil juga tidak redup juga tidak terang sekali juga tidak sedang bentuknya sedang cahayanya dan berada di tengah-tengah galaksi bima ada di lingkar tengah ya, tidak di pusat, tidak di ujung tapi di tengah dalam galaksi Bima Sakti. Bima Sakti itu adalah bermiliar-miliar bintang. Matahari kita tidak kelihatan. Bumi kita tidak kelihatan, apalagi kamu. <S. <S bulan negah aja gede ndase <tik> <tik> <tik> ayakan dan galaksi the milky way atau kata kitanya galaxy Bima Sakti itu merupakan salah satu salah satu 10 galaxy yang sudah ditemukan galaksi itu kita kalau dilihat dari galaksi yang lain juga hanya merupakan satu titik cahaya jadi kalau akal kita sudah mentok, tidak bisa berpikir lebih jauh lagi itulah disebut dengan Al-Arshul Azim dan Allah kita akan katakan Rabbul Arshul itu saja jadi is, konklusinya you are nothing. Iya, <laughs> jadi artinya bahwa dari pengertian itu artinya ya jangan besar kepala. Apalagi makhluk di luar angkasa lain. Dari keluargamu saja mungkin anak istrimu bisa terjadi kamu pulang mereka bersorak sorai, alhamdulillah, kata istrinya aku bebas. Untungnya, tembak itu bisa terjadi kepada kita semuanya, Kak. Ternyata kehadiranmu tidak ada yang mengharapkan, dan kepulanganmu juga tidak ada yang kehilangan. Okay, sudah malam jam satu. Ya, assalamualaikum. Okay.